Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah lah. Wa man yudhlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاين اسدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها fa'inna kulla muhdathatin bida'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral ikhwah rahimakumullah meskipun waktu yang akan kita manfaatkan sekarang terbilang singkat dan ringkas karena hanya antara salat maghrib sampai isya' tetapi yang sesingkat dan seringkas itu insyaAllah jika dimanfaatkan dalam rangka Pala ilmi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat Allah berzikir kepadanya maka yang sesingkat dan seringkas itu nilainya akan berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Apalagi kita memahami bahwa berkumpul dan bermajlis di tempat ini tidak hanya untuk satu tujuan ada banyak hal bermanfaat yang bisa diperoleh tetapi dengan koridor ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena ini bukan karena itu tetapi benar-benar mengharap mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala ya rahmukah Allah sebagai bentuk zikir kita kepada Allah SWT. karena Berzikir itu maknanya luas Bukan sebatas mengucapkan Alhamdulillah, subhanallah, wa ilaha illallah, wallahu akbar Atau menyebut zikir-zikir yang lain Tetapi zikir itu artinya sangat luas Ibadah itu sendiri artinya zikir Beribadah itu sendiri artinya zikir Zikir artinya mengingat Allah Pada saat kita beribadah itu artinya kita sedang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala niatan kita adalah untuk mengharapkan surga Allah wajahal. Tujuan kita duduk di sini agar terhindar agar terhindar dan terlindung dari neraka segenap siksaannya. Alhamdulillah, apabila kita memahami bahwa majelis ilmu seperti ini tujuan bermanfaat yang kita inginkan bukan hanya satu, maka semangat untuk meramaikan serta memakmurkannya tidak akan pernah putus insya Allah ketika satu tujuan yang bermanfaat itu tidak kita peroleh, masih ditunggu oleh tujuan bermanfaat yang kedua ketiga, keempat, kelima bahkan ada ratusan manfaat yang bisa kita peroleh dengan menghadiri majelis ilmu bukan hanya satu sehingga tidak ada alasan bagi kita ketika tidak menghadiri majelis ilmu dengan mengatakan saya tidak faham, atau saya kurang mengerti, atau orangnya tidak pikirku memahami serta menguasai ilmu yang disampaikan memang tujuan, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Masih ada tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Misalkan, ma shalihua rahimakumullah, tujuan kita hadir di tempat ini adalah mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa sih dari kita yang kemudian terbebas atau selamat dari dosa bahkan kalau kita jujur mengakui terlalu banyak dosa yang kita tumpuk kita tumpuk dan kita tumpuk itu yang terlihat belum lagi dosa yang kita sembunyikan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sebagai pelakunya dosa yang kita berusaha agar orang lain tidak mengetahuinya, itu juga ternyata tidak kalah banyak Nah, harapan kita tanpa mengecilkan arti dosa dan juga tanpa meremehkan dosa, insya Allah tujuan kita menghadiri majlis seperti ini adalah untuk meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alimah Muslim rahimahullah di dalam As-Sahih dan juga lima al-Bukhari rahimahullah taala sehingga hadis ini dalam asahiain As dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala. Di dalam riwayat ini disebutkan bahawa innalillahi malaikatan sayyarah. Kata Nabi saw. Sesungguhnya Allah subhanahu taala memiliki malaikat malaikat sayyarah. Jadi tugas mereka itu sebagai sayyarah. Apa yang dimaksud dengan malaikat-malaikat sebagai petugas sayyarah? Di dalam riwayat itu juga disebutkan, Apa yang dimaksud dengan sayyarah? Sayyarah itu tugas mereka, Yaitu sejumlah malaikat, Adalah mencari, Serta menemukan, Majelis-majelis ilmu yang ada di atas muka bumi, Jadi tugas mereka itu keliling dunia, Mencari serta menemukan majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu diselenggarakan, di manakah majelis ilmu itu dilaksanakan. Mudah-mudahan kita yang termasuk panjlis ilmu yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mashyur alikh Apa yang dilakukan malaikat-malaikat tersebut? Yang dilakukan malaikat-malaikat tersebut adalah ikut serta di dalam majelis ilmu, menaungi mereka yang ada di majelis ilmu dengan sayap-sayap Rasa tenang dan rahmat juga Allah turunkan untuk mereka. Sampai selesai majelis ilmu itu diselenggarakan. Setelah selesai, malaikat-malaikat tersebut kembali ke langit. Ya Allahumroh buhum wahhu ahlamu minhum. Ketika malaikat-malaikat ini kembali ke atas langit, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka. Allah bertanya bukan karena tidak mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya bukan karena memerlukan malaikat tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat untuk menjelaskan kepada kita seperti apakah kebaikan dan keutamaan mereka yang duduk bermajlis. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat agar kita mengetahui terkadang kan begitu caranya cara untuk mengajarkan kepada orang lain misalkan saya sama Pak Jendengan, Pak siapa? Pak Bambang. Saya sama Pak Bambang sudah dekat lama, misalkan. Saya sudah tahu satu bentuk ilmu. Tetapi ada tetangga saya, kerabat dan keluarga atau teman saya, mungkin baru ikut ngaji. Dia belum paham. itu Maka saya melakukan dialog antara saya dengan Pak Bambang. Dalam rangka menjelaskan kepada beliau hukumnya begitu para ulama rahimahullah menjelaskan jadi Allah bertanya kepada malaikat bukan karena tidak mengetahui itu untuk menunjukkan kelebihan serta kebaikan apa yang akan diperoleh oleh mereka yang duduk bermajelis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan malaikat menjawab mereka mengingatmu ya Allah mereka menyebut-nyebut dirimu ya Allah Allah bertanya pernah mereka melihat aku kata malaikat tidak pernah ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terus bagaimana kalau misalkan mereka melihat diriku malaikat menjelaskan menjawab tentunya mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mengingat serta menyebut nyebut dirimu ya Allah terus apa yang mereka minta malaikat menjawab mereka meminta minta surgamu ya Allah apakah pernah mereka melihat surgaku tidak pernah ya Allah kalau mereka melihat surgaku tentu mereka akan semakin bersemangat lagi memohon dan meminta surgamu ya Allah kemudian Allah bertanya dari apa mereka memohon perlindungan kepadaku? malaikat menjawab mereka memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari nerakamu apakah pernah mereka melihat nerakaku? tidak pernah ya Allah lalu bagaimana kalau misalkan mereka melihat nerakaku? malaikat mengatakan tentu mereka akan lebih semangat lagi untuk meminta meminta dan meminta perlindungan kepada-Mu ya Allah dari api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haula mereka yang duduk bermajlis seperti itu dengan tujuan dan niatan seperti tadi dalam tanya jawab yang telah disebutkan di dalam riwayat, Allah Azza wa menyatakan dalam firman yang agung, "Qad ghafar tulahum." Aku ampuni mereka semua. Ini kebaikan dan keutamaan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang bermajlis duduk di sebuah masjid atau tempat yang lain berangkat meninggalkan rumah, meninggalkan aktivitas dan kegiatan yang lain dalam rangka bentuk zikirnya kepada Allah, mengingat Allah supaya dimasukkan ke dalam surganya dan dihindarkan dari nerakanya. Apa janji Allah untuk mereka? Aku ampuni mereka. Lalu sebagian malaikat mengatakan Ya Rabb Wahai Allah wahai Rab, Fihim fuladun khata Marra alaihim Fajal sama'ahum Kata malaikat Ya Allah Di antara mereka itu ada satu orang Yang kesalahannya banyak Dosa yang dia lakukan Juga banyak Dia cuma sekedar lewat Terus sehingga berhenti Duduk bersama dengan mereka duduk bersama dengan mereka. Jadi, orang ini yang ikut bergabung selanjutnya tidak mempunyai niat dari rumah untuk menghadiri majelis ilmu. Cuma sekedar lewat. Kalau dalam bahasa kita sekarang ini kita di masjid apa pendopo Kabupaten Pati ya. Dan gitu kita mengadakan majelis seperti ini, mudah-mudahan disaksikan malaikat juga. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang disebutkan Nabi Muhammad dalam hadis tadi kemudian ada pengunjung apa namanya di alun-alun ya, pengunjung alun-alun misalkan ingin buang air terus kesini ke kamar mandi memanfaatkan fasilitas yang ada selesai itu mau balik lagi ke alun-alun untuk keperluannya mungkin dia penjual atau ingin membeli sesuatu buat anaknya terus melihat serta menyaksikan majlis ini seperti ini tertarik duduk orang tadi salahnya banyak Dosanya itu juga tidak sedikit, hanya ikut bergabung, sama sekali tidak punya niatan, seperti yang lain. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam berfirman: Wallahu khafiru orang itu pun aku ampuni. Subhanallah. Di dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: Humul julasa la yashqa jali suhum. Mereka yang duduk bermajlis adalah orang-orang yang teman duduknya tidak ada satupun yang merugi. Artinya siapapun yang ikut bergabung tidak akan rugi. Bahkan dalam riwayat Muslim atau lafaz Muslim, Allah Jalla waala mengatakan walahu ghafartu. Orang itu juga aku ampuni. Subhanallah. Apalagi untuk mereka yang memang sejak awal berangkat dari rumah niatnya adalah thalabul ilmi. Oleh sebab itu masyiral ikhwah, rahimakumullah, ketika ada di daerah kita katakanlah kabupaten Pati di kecamatan manapun itu kita mendengar informasi diselenggarakan taklim kajian yang menyampaikan adalah ustadz ustadz ahlu sunnah ustadz ustadz salafin meskipun kita jauh walaupun kita berangkat ke sana dengan pertimbangan sampai sana pasti ngantuk jaraknya yang jauh dilaksanakan di malam hari kita pun dalam posisi capek dan lelah setelah bekerja seharian pertimbangan kita sampai di tempat ngantuk tertidur maka yakinlah bahwa tidak akan rugi kita berangkat walaupun dari awal sampai akhir tidur kenapa? masih ada manfaat-manfaat lain yang kita inginkan karena memang situasi dan kondisi capek, lelah, jauh malam meskipun tentunya adab di dalam bermajelis itu adalah tidak tidur memperhatikan dengan serius dan seksama tapi misalkan suatu saat kondisi kita betul-betul lalah capek, tetap berangkat kenapa? mungkin kita tidak mendengar materi tetapi mudah-mudahan pulang kembali ke rumah, sudah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu SWT dan itu kan bukan satu-satunya tujuan sekali lagi masih banyak tujuan yang ingin kita capai dan ingin kita peroleh dengan tolabul ilmi menghadiri majlis ini dimudahkan jalannya menuju surga ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu SWT menjadi sebab tercurahnya berkah untuk kita dan keluarga terbukanya pintu-pintu rezeki karena mempelajari agama Islam lebih dalam melakukan talabul ilmi itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki. Didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh makhluk di seluruh jagat raya ini. Besok pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam rombongan para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu ayat yang kita baca tiap-tiap hurufnya tiap-tiap hurufnya yang kita baca kita pelajari Allah melipatgandakan pahalanya satu ayat yang kita bahas di masjid di rumah Allah itu nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih berharga dibandingkan unta dewasa yang kita peroleh secara gratis karena Nabi saw menyatakan di dalam hadis yang sahih riwayat muslim waktu itu Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya kalau seandainya kalian memperoleh pembagian unta gratis setiap pagi berangkat ke Botha pinggiran kota Madinah jaraknya katakan 5-10 km jalan kaki dari rumah 5-10 km Sampai di lokasi dapat pembagian gratis satu ekor unta yang nilainya udah puluhan juta dibawa pulang ke rumah tanpa melakukan dosa tanpa memutus silaturahim cuma-cuma dari sini Sukolilo berapa kilometer? 35 saya yakin jangankan 10 kilo 35 kilometer pun kita mau dibuat pengumuman di pendoboh kabupaten ini siapa yang mau jalan kaki dari sini sampai sekolilo, dapat satu ekor sapi gratis yang gemuk mau gak kira kira jalan kaki loh pulang pergi jalan kaki mau apalagi ini jaraknya lebih dekat, bukan cuma 30 kilo, 5 sampai 10 kilo itu kan Nabi Muhammad ketika itu berbicara dan berbincang dengan sahabat-sahabatnya sahabat-sahabatnya faham siapa yang gak mau ya Rasulullah, ayun alam apa ilmu rituali siapa diantara kami yang tidak menginginkan hal itu kata nabi saw melainkan yang kedua ahadoh kumilan mesjid ayat selu ayat dan bin kitab mesjid bahkan mempelajarinya itu nilainya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan satu ekor unta tadi Bagus panjenengan ke masjid baca satu ayat satu ayat saja daripada harus jalan kaki ke sekolah itu ambil sate war sapi. Tapi kalau sekarang kan terbalik ya mending sapi jalan kaki ke sekolah itu pulang pergi dapat sapi war sapi daripada harus membaca al Quran. Kata Nabi wa ayat ini khair minnaqatin dua ayat yang engkau baca itu nilainya lebih tinggi dibandingkan 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa ma adaduhunna minal ibili Kata Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu juga kelipatan-kelipatannya. Kalau 100 ayat yang dibaca di masjid, dipelajari terlebih lagi, itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 100 ekor unta. Menghadiri majelis ilmu menjadi sebab kita dijauhkan dan dihindarkan dari petaka dan mara bahaya. Dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu seorang hamba akan memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa Jadi ada sekian banyak tujuan-tujuan itu. Kenapa harus ngaji? Kenapa mesti talabul ilmi? Seandainya satu saja itu sudah cukup menjadi alasan untuk kita semangat menghadiri majelis ilmu apalagi alasan itu bukan hanya satu bukan hanya satu ada sekian banyak alasan yang paling terpenting Barakallahu wikil kehadiran kita di tempat seperti ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Rasulullah SAW adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala alladhi hadana lihada yang telah memberikan hidayah untuk kita sampai sejauh ini Allahu Jalla sudah memberikan hidayah untuk kita dan itu patut dan harus disyukuri kalau bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin kita sampai di sini. tidak perlu jauh-jauh tidak -jauh. perlu jauh-jauh sekali lagi saya sampaikan ini sebagai bentuk mengingatkan betapa harus dan wajibnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena merasa lebih baik ingat bukan karena merasa lebih baik bukan karena menganggap orang lain derajatnya lebih rendah dibandingkan kita ingat bukan tujuannya itu tetapi supaya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala faham? Setelah faham baru saya berikan contoh Ingat contoh yang saya berikan ini Itu sebagai bentuk ikhtiar kita Supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Bukan Merasa diri lebih baik Bukan Menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita Alhamdulillah pada saat-saat seperti ini Mayoritas saudara-saudara kita Berada dalam kelalaian Gak usah jauh-jauh Tuh mungkin puluhan atau seratus meter dari tempat kita sekarang apa yang terjadi di sana apa yang terjadi di sana maksiat ya kan campur baur ikhtilat laki laki dan perempuan belum musiknya ya menghambur hamburkan uang ya, ya. menghambur hamburkan uang artinya mempergunakan uang yang belum tentu bermanfaat dan sekian banyak dosa di sana serta pelanggaran syariat. Tetapi ingat saya sudah mengulang dua kali. Saya ulangi untuk yang ketiga kalinya. Kita memberikan contoh ini ingat supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena merasa diri lebih baik wah. Atau merendahkan mereka. Menganggap kedudukan saudara-saudara kita di sana itu di bawah kita. Wah. Untuk oh, ending apa? Don't lupa sama Allah. Dora sholat Tapi Pembawaan atau latar belakangnya Karena merendahkan Ini tidak diperbolehkan Sebab kita sendiri pun belum Ada jaminan selamat Sampai akhir nanti nah, Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Alhamdulillah Allahu Azza wa Jal Memberikan kelonggaran waktu dan kesempatan Untuk kita Alhamdulillah kita tidak seperti mereka. Di situ cara pandangnya. Barakallahu fikum. Ya mudah-mudahan kegiatan seperti ini betul-betul menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, basyaral muslimin rahimakumullah. Para ulama kita setelah menelaah dan betul-betul ditelaah dengan dalam mereka kemudian memberikan banyak kesimpulan untuk kita Yang mereka telahah adalah ayat-ayat Al-Quran Dan hadith-hadith Rasulullah SAW Mereka memahami Sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki Allah SWT Mereka memahami seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW Mereka ambil inti sarinya Kemudian disajikan untuk kita semua Wassalam. Para ulama rahimahumullah di antaranya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumallah dalam kitabnya Al Kauaidul Arba beliau mendoakan untuk para pembaca kitab tersebut apa yang beliau doakan? An yajalak mimman idza uatya syakara wa idza betul ya sabara, wa idza azna b Fa'inahadihthalat unwa nussaada. Kata beliau rahimahullah taala mendoakan kita semua mudah-mudahan anda wahai pembaca termasuk hamba yang selalu bersyukur apabila memperoleh kenikmatan sesuatu yang menyenangkan. Wa idha betul bisa bersikap sabar ketika diuji menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai. Kemudian yang ketiga wa iza aznaba Ketika dia berbuat dosa, melakukan kesalahan, dia sadar. Kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga sikap ini kata beliau rahimallahu un wa nus'adah. Alamat dan tanda kebahagiaan. Artinya, taasyarul muslimin rahimakumullah, siapapun dari kita yang mampu menghimpunkan tiga hal ini sekaligus pada dirinya pasti dia bahagia di dunia maupun di akhirat sebaliknya juga kita teliti siapapun dari kita yang merasa hidupnya belum berbahagia maka mungkin ada satu dari ketiga unsur ini yang belum dia penuhi atau bahkan mungkin ketiga-tiganya kalau anda ingin berbahagia penuhi tiga unsur ini sekaligus menjadi hamba yang syakur selalu bersyukur sabur selalu bersabar kemudian mustagfir selalu meminta dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu jaminan jaminan hidup berbahagia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mampu mewujudkan hakikat syukur pada dirinya Maka dia akan menjadi hamba yang senang, bahagia, gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia akan menjadi hamba yang selamat dari rasa sombong, takjub, kibir dan lainnya. Kenapa setiap kali dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang pertama kali ia ingat adalah Allah Subhanahu Wataala. Yang dia ingat pertama kali adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika yang pertama kali dia ingat adalah Allah azawajal Allah akan mencintai dia Makhluk pun ikut mencintainya Kita lihat Nabi Sulaiman Alihissalatu wassalam Nabi Sulaiman alihissalatu wassalam Allah azawajal memberikan banyak sekali kenikmatan dan karunia Untuk Nabi Sulaiman alihissalatu wassalam di antara kenikmatan yang Allah berikan untuk Nabi Sulaiman, beliau memahami bahasa hewan dan binatang. Ketika beliau melakukan satu perjalanan lengkap dengan seluruh pasukannya, semut-semut yang ada di lembah oleh pimpinan tertinggi mereka, udhulu masakinakum layyhatiman nakum Sulaiman wajnu udhu wahum layyah. Pimpinan semut mengatakan, ayo masuk semua ke dalam sarang. Jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dalam posisi mereka tidak sadar dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihi salatul wassalam. Fatah bas sama wahai wa kaula Robbi auzi'ni an ashkuraniyamataka lati an amta alaiya ila akhiril ayat. Nabi Sulaiman alaihi salatul wassalam yang saat itu mendengar percakapan antar semut. Nabi Sulaiman fatabassama bahika min qawliha. Beliau tersenyum. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka an'amta Ya Allah, bantu dan tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau telah berikan untukku. Ila akhir ayat. Itu Nabi Sulaiman alaihi salatu Jadi yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang pertama kali dia ingat adalah Allahu Azza wa Jal, Allah akan mencintainya. Alangkah bahagia seorang hamba yang dicintai Allahu Azza wa Jal. Ketika seorang hamba memperoleh sesuatu yang menyenangkan, ketika seseorang memperoleh kesuksesan, keuntungan, atau apapun itu yang membahagiakan, lantas dia ingat kepada Allahu Azza wa Jal. Maka yakinlah, yang hasad, yang iri, yang dengki, kalau misalkan tidak ada dia akan minim jumlahnya ketika kita menyaksikan satu orang sahabat atau keluarga kita memperoleh nikmat karunia besar misalkan uh, tanahnya laku dengan nilai yang sangat besar sekali nilainya sangat tinggi sekali kemudian sejak tanah itu dijual selalu alhamdulillah bersyukur Alhamdulillah bersyukur tidak ada kata-kata lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita yang melihat serta menyaksikan atau mendengarkannya akan terbawa untuk ikut senang kita ingin memunculkan rasa hasat iri dan dengki itu akan tertekan bisa ditekan kenapa kita lihat orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi coba misalkan kalau si B yang juga mendapatkan hal sama tetapi dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga cenderung kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang menyakitkan atau menyinggung perasaan orang. Orang akan benci kami itu wah, wah sebagainya. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur yang paling terpenting itu adalah bagaimana memanfaatkan karunia itu untuk beribadah. Bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia-karunia tersebut. Kalau kita mendapatkan karunia dalam bentuk harta, bagaimana kita manfaatkan dan kita gunakan harta itu untuk beribadah, semakin dekat kepada Allah Azza Wajal. Terkadang bahkan bukan hanya terkadang, sering sekali kita, ketika mendapatkan karunia dalam bentuk harta dari Allah Azza Wajal, kita lupa bahwa harta itu yang memberinya adalah Allah sebagai titipan dan amanah untuk kita supaya kita bisa menyalurkannya di jalan Allah juga itu titipan dari Allah. Tetapi betapa seringnya ketika kita mendapatkan harta sebagai karunia dan nikmat, seakan-akan harta itu milik kita, lalu lupa menyalurkannya di jalan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada mana? Ada musim. Nah, itu yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah bersabar. Yang kedua adalah bersabar. Nah. Kesabaran yang paling tinggi tingkatnya itu adalah kesabaran ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu Wataala. Sabar itu kan bertingkat-tingkat. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, sabar supaya tidak melakukan larangan Allah, dan sabar ketika kita menghadapi sekian banyak ujian dan musibah dari Allah Subhanahu Wataala yang lebih tinggi dari ini semua adalah sabar ketika memperoleh kenikmatan kalau misalkan itu bentuknya musibah dan ujian kita cenderung lebih mudah untuk memahami harus bersabar tetapi ketika kita mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah SWT, jarang sekali yang kemudian sadar bahwa ini adalah sesuatu yang apa sifatnya ujian dari Allah sehingga harus bisa bersabar sabar dalam apa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ketika kumpulkan apa namanya bawahan dan prajurit-prajuritnya ketika mendapatkan laporan bahwa Ratu Sabah itu melakukan kesyirikan kepada Allahu azza wajalla di antara percakapan itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam bertanya kepada prajurit-prajuritnya ayyukum ya'tina bi'arsyih kau bela muslimin. Ada enggak diantara kalian yang punya kemampuan mendatangkan singgasana ratu sabah ke tempat ini sebelum mereka datang? Kaulah ifrit tu minnal jinii anaati kabihi kau bela antakum amim makawmik. Jin ifrit mengatakan saya mampu mendatangkan singgasana milik ratu sabah. Anda duduk sebelum berdiri singgasana itu sudah datang. Allah beri kemampuan untuk jin ifrit. Kemudian apa? Ada apa namanya yang diantara mereka yang lebih berilmu lagi? Qala allazi indahu minal kitab ana aati ka bihi qabla an tarfuk surah an-naml Di kalangan mereka, di kalangan jin ini ada yang lebih hebat lagi yang punya ilmu di antara mereka. Saya bisa mendatangkannya wahai Sulaiman sebelum kamu membuka mata ketika memejamkannya. Dalam sekejap maksudnya. Anda tutup mata, buka sehingga sana itu sudah ada. Kecepatannya luar biasa. Dari negeri Yaman, Ratu sabah Ya, sampai ke daerah Syam jauh sekali ribuan kilometer. Gini tek selesai singgasana. Bukan singgasana tipu-tipu, asli loh. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika betul-betul singgasana itu ada, itu kan nikmat karunia yang Allah berikan anugerah besar dari Allah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mengatakan hadamin farli robi liam dua nih ashkuru am akfur. Ini semua adalah Karunia yang Allah berikan untukku untuk menguji diriku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur, ingkar dan lupa kepada nikmat Allah Subhanahu Wataala. Ini kan perlu kesabaran untuk menghadapi karunia. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan, harta, rumah, tanah, anak, istri, pekerjaan, apapun nikmat itu. Yang perlu kita contoh adalah. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam yang langsung sadar bahwa itu semua adalah liyabluwani a ashkuru Ini ujian dari Allah. Mampukah kita bersyukur atau justru sebaliknya wal iazubillah kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita. Meskipun tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitung dan membilangnya. Tetapi kita tetap diperintahkan untuk terus mengingat-ingat nikmat Allah azza wa Nah, dalam pelaksanaan ini semua Al-Fatihah rahimu billah tentu ada kekurangan, kesalahan, keliruan. Itu pasti ada. Maka untuk menutupnya, kita diperintahkan untuk sering-sering mungkin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi s.a.w. sendiri dalam sehari ayoan nas, wa tubu ilai, fa inni astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum akthar min 70 kali dalam riwayat yang lain meri atau marah kata Nabi alaihi salatu wasallam wahai kaum muslimin perbanyaklah taubat perseringlah istighfar saya sendiri dalam sehari bertaubat dan beristighfar lebih dari 70 kali dalam riwayat yang lain dalam sehari saya bertaubat dan beristighfar sebanyak 100 kali itu Rasulullah yang sudah dijamin dan dipastikan masuk surga yang sudah dijamin terjaga dari dosa dan maksiat itu pun masih terus beristighfar dan bertaubat supaya memberi contoh untuk kita tentunya, beliau saja yang seperti itu bertaubat istighfar sehari dalam jumlah yang banyak mestinya kita lebih daripada itu kalau ketiga-ketiganya ini kita bisa lakukan selalu bersyukur bersabar dan terus beristighfar maka anda adalah seorang hamba yang berbahagia di dunia maupun di akhirat tetapi sayangnya kekurangan kita adalah kemudian lupa tentang ketiga hal ini sehingga jarang kita bersyukur lupa untuk bersabar istighfar kita tinggalkan dan kita abaikan wallahu a'lam bisawab semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kekurangan kita walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh